パーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキまパーキーパーキーパーキ p パーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパーキーパ Pegawai golongan tiga Bisa Anda bayangkan Kalau seorang dirjen itu mempunyai kekayaan Seorang dirjen pajak deh Mempunyai kekayaan itu Mungkin bisa ratusan b i l i a n deh Jadi n i tidak wajar sama sekali Jadi ini jatuhnya ke k a n t o n g pribadi i n i gitu terima kasih terima kasih pagi k l berpak Willy selamat pagi selamat pagi Bu silakan h ini pemerintah saya lihat ini udah nggak ada kerjaan i t sih yang nggak a k a i n i masa barang bekas itu juga harus nanti besok besok barang bekas yang kayak k e l o n t o n g k e l o n t o n g pasti pasti itu ada penempatan itu tanggung saya rasa sepuluh persen kalau bisa sama tiga puluh persen ya nanti besok besok juga orang kencing orang BAB itu buang air besar juga harus bayar itu サモアパンダ、サモアパンダ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ、パンダ、i ンダ、パンダ、パ Menurut saya tidak wajar, karena konsep awalnya, s a j a persembahan nilai itu kan ada sesuatu nilai yang ditambahkan. Sementara barang bekas apa yang ditambahkan nilainya ya, itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Lusi. Pak Sinaga, selamat pagi. Selamat pagi、Sinaga. Bu. Oh dari kita merdeka aja kayaknya, gak ada yang benar kayaknya Bu. Dari zaman m u n g k a r a u juga kan, gak ada yang benar kayaknya. Halo Bu,、ya. ngundang aja. nih a レ i mumpung semua. 私たちは、n たちは、私たたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち Eh, bisanya cuma itu bukan pajak namanya bu, u p e t <tuh> i Jadi rakyatnya yang disuruh kerja keras Terus diambil u p e t i n y a dan hasilnya buat gantong-gantong yang diantar Jadi dia nggak kreatif ya Harusnya kalau dia kreatif, dia mikirin bagaimana pengelolaannya Pengelolaannya semua infrastruktur kacau l i s t r i kurang, k jadi nggak ada yang benar semua Ya, oke, terima kasih Pak David, silahkan Pak ya. ya, selamat pagi Ya, selamat pagi Silahkan Pak David Saya jadi ingin ketawa ya Jadi kalau misalnya pemerintah masih merasa kurang dengan pendapatan semacam ini yang, yang tidak wajar,、eh, sekalian aja lah saya usulin, nanti kalau kita nikahin、eh, janda atau duda, sekalian aja dikenain PPN. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David, Pak Santo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silahkan. Ya, kalau t a m p i l a n dulu n e g a r Indonesia negara wayang ya, gimana dalamnya aja ya mbak? Jadi k e l i h a t a n dari kasus-kasus yang muncul ini kayaknya semua kayaknya p e r mainan gitu ya Dimunculin, dimunculin Ujung-ujungnya kita n gak g tau h nih pemerintah mau ke arah mana Harapannya sih tahun 2014 kita harus pemerintah lebih bagus lagi pak, Itu aja, terima kasih i Ya, s a l a m a t menurut ya Pak Waluyo Kalau ditanya wajar apa enggak t e r g a n t u n g kacamata siapa Bu、hmm. Kalau kacamata pemerintah ya pasti wajar buat dana aspirasi tapi kalau buat rakyat yang menjerit terima kasih ya, Pak Nasrun selamat siang bu. silahkan Mbak halo silahkan Pak Nasrun kalau PPN itu kan tajak penanian nilai ya、hmm. kalau mobil bekas nilai apa yang ditambah ya itu l a h katanya Kak Yusur ketemu lagi uang konten 7 miliar gitu apakah Kak Yusur apa nggak bisa diketemukan kok kelarinya kepada rakyat gitu Mbak terima kasih selamat seri Pak Samuel y a Uh, saya mau kasih komentar, betul Gus Bir bilang anggota d p、um, r Anak-anak m a r e k a Suruh belajar bahasa Indonesia dulu Di ETSD Karena BPN itu pajak pertambahan nilai Kalau mobil bekas kan Udah turun nilainya Gitu, gitu aja Pak Kasih oke、okay. Pak Teguh ya sorry, Bu. Saya o r e Bu s yang kedua kalinya Saya ngomentari k a l a u sampaikan tidak pantas diterapkan, Bu, jangan dilaksanakan, memalukan. Walaupun dikasih pajak juga, cuma pada dikorupsi, buat apa? m a kasih. Oke.、Okay. Pak Osman, selamat sore. Iya, sore. s i l a k a n Pak Osman. Iya, kita sering melihat ya, kebingungan implementatif itu adalah peluang buat d i r o p r a t Jadi,、eh, pelaku di l a p a n g a n itu permungut, spesialinya ya, kaya, sejenis gayus deh, itu enak itu kalau bingung. Jadi mainannya enak Itu memang Dipelihara itu Dan membingungkan Jadi membingung Orang yang bingung Berarti cari Cari t e m p a t t a n y a loh n a t e m p a t t a n y a itu ya p e l u a n g lah Itu d e t i k a l i n y a begitu Kemudian kita bisa melihat juga Ini pemerintah s Udah saking、eh, apa, Kelabahkan untuk cari dana ya Dari pemasukan Untuk APBN Jadi semua dipungut kenapa itu koruptor di nggak dikejar korupsi nggak ditutup peluang korupsi ditutup gitu loh itu akan sangat besar j u m a h jadi jangan rajin yang selalu jadi lepas terima kasih oke、okay. pak Fandis selamat sore selamat sore silahkan kalau menurut saya wajar saja namanya pemerintah juga ingin meningkatkan pendapatan negara Malah kalau bisa, j a n g a n mobil bekas saja yang dinaikkan PPN-nya. Kalau bisa, motor bekas, kardus-kardus bekas, botol plastik bekas, <laughs> itu dinaikkan semua PPN-nya dari 10%. Jadi pendapatan negara bisa meningkat d r a s t i s Sekian, terima kasih. Oke.、Okay. Pak Herman? Ya, selamat sore. Silahkan, Pak. Ya, kalau dari saya sih wajar ya. Sebagaimana misalnya rumah ya Jual beli rumah Baik yang baru maupun bekas Itu kan ada aturannya Ada BPHTB, ada PPH Begitu ya Jadi kepada mobil juga sama Cuma kan memang ada batas minimum Misalnya kendaraan di bawah 20 juta, nah itu gak kena PPN Tapi kalau di atas 20 juta mungkin kena PPN Dengan catatan dipotong nilai minimumnya Dulu Nah jadi Kalau bagi saya wajar, cuma memang peraturan itu harus jelas dan、e, birokrasi atau tata cara melaksanakan aturan itu dibuat mudah, misalnya cukup menyederakan langsung di mana dan sebagainya. Jadi saya pikir itu baik ya、e, untuk pemasukan negara, untuk menertibkan jual beli pindah tangan secara lebih legal. Kalau tidak kan pindah tangan makanya ada pencurian mobil, ada pencurian motor. Kenapa? Karena jual belinya boleh begitu saja. Ya, terima kasih. Pak Tommy. Ini uh, uh, bu, ya Kalau menurut saya、uh, seperti PPH d u harusnya kan g a k harus s e Ada yang d a d a t i Ya memang negara kan memerlukan pajak pemasukannya. Cuma yang penting penggunaan pajak itu ya benar-benar untuk khusus di a t a rakyat. Itu aja Mak terima kasih. Pak Chandra. シーラークの場合は Dia ngapikirin Tapi kalau pacar itu ada t a k o v e r Untuk kembali kepada rakyat Itu paling baik Ini nyatanya tidak ada itu Ngomong-ngomong kosong aja tuh. Oke, Pak Eko Silahkan Pak Eko Kalau menurut saya saya tidak ada Soalnya kalau mobil baru itu cuma sekali Tapi kalau mobil bekas itu berkali-kali Andai kata satu mobil Dibeli Pindah tangan アンティーバーのペペンでおびしゃべりパネルのハザーボビーンズミリーズ。 Nah ini mesti dikembalikan ke sana nilainya apa,、e, Artinya p a a maksudnya Misalnya Bahan dasar kan Bahan dasar dari material kemudian dijual Bahan dasar itu kan ada nilainya Nilai, nilai pembuatannya Nah kemudian kan dijual Dijual kan pasti dia cari untung Artinya nilainya bertambah Nah itu d i p a j a k i n Tapi kalau barang bekas Barang bekas nilainya apa bertambah kan Enggak juga Itu berlaku hanya untuk barang baru Nah, nanti kalau misalnya dia jualan barang bekas, dia kan punya penghasilan. Yang dipotong Pak, penghasilannya, PPH.、Hmm. Jadi, kayaknya seperti itu. Nah, kalau barang bekasnya nggak ada ininya. Pecak penghasilan mungkin yang betul. Ajak pengurangan nilai mungkin, Pak. Malah <laughs> <Walang laughs> begitu, kayaknya. Oke,、okay, terima kasih, Iya, Pak. Pak Tony. Iya. s i l a k a n Uh, gini ya, kita harus kembali ke filosofinya dulu Pada prinsipnya yang tidak bisa dihindari di dunia ini Ada dua, pajak dan kematian Nah, jadi disini memang、uh, semua barang itu dikenakan pajak Kecuali yang ada di n e g a t i f list Itu kalau yang saya tahu di PPN Nah, cuman permasalahannya adalah Mobil bekas ini kan nilainya dari harga wajarnya ya Dan memang yang namanya mobil itu kan pasti dianggap orang yang mampu makanya jadi harus dikenakan TPN, saya kira itu tidak ada masalah Bu, cuman masalahnya kan tadi tarif, banyak yang lari dari konteks nah tarifnya apakah 1% atau 10% nah yang kami tahu kalau dia mobil bekas itu kenanya 1%, karena apa? karena pengalihannya udah kali kedua gitu kan sama seperti balik nama, balik nama juga kalau yang kedua itu biasanya jauh lebih murah saya kira seperti itu Bu dari saya